Jika suami istri bercerai Memiliki anak perempuan Seperti apa hak asuh anak tersebut nah, Apa tanggung jawab suami Kepada anak setelah bercerai nah, Tergantung kalau yang dimaksud anaknya masih kecil Maka ibunya yang lebih berhak mengasuh Karena masih jauh lebih membutuhkan kasih sayang Perhatian seorang ibu Sampai kemudian anak itu cukup Dewasa Untuk kemudian Disuruh memilih Ikut Ibunya Atau bapaknya Kecuali saat itu Jika Dilihat Salah satu Dari orang tuanya Rusak agamanya Ini fasik Atau ibunya yang fasikah Maka si anak diselamatkan oleh tentunya pengadilan, pemerintah Diikutkan kepada salah satu dari orang tuanya yang lebih soleh Karena ini semua terkait kemaslahatan dan kebaikan si anak Jangan sampai rusak Terpengaruh oleh kerusakan salah satu dari orang tuanya Tentunya kalau semasa masih butuh belanja, butuh nafkah, Anak ini masih tanggung jawab bapaknya tentunya. Untuk beli ininya, itunya, mungkin susu, mungkin obat, atau apa yang lain. Itu tanggung jawab bapaknya sebagai bapak dia. Walaupun sudah cerai atau pisah dari ibunya. Nah. Seorang suami Yang Membiarkan istrinya Keluar rumah Menggunakan jubah yang bermotif Bunga-bunga atau warna-warni Atau menghias alis dan matanya Dan itu bisa terlihat oleh orang lain Allah Yahdi Wa Yahdiha Bahkan Allah menghidayahi mereka Haram, gak boleh Kita harus ingat Bahwa pakaian ini disyariatkan untuk menutupi auratnya, Untuk menghindarkan dia dari fitnah Jangan kemudian justru karena pakaian ini mengundang fitnah Karena corak Karena motifnya Karena warnanya Sehingga menyorot Pandangan orang lain kepadanya Tidak dibenarkan Padahal dia diperintah Berhijab Justru untuk Menjaga kehormatan dia Sebagian wanita menggunakan pakaian Atau Jilbab tapi Motifnya gini gitu Ada Dan subhanallah Musuh-musuh Islam Muslimin Musuh-musuh Muslimin Tidak ada hentinya Terus Tidak bisa dihancurkan Diperangi jilbabnya Ya sudah, biarkan sudah iya naam, anti berjilbab Anti berhijab Nah tapi bagaimana nanti Dengan jilbab ini tetap uh, Modif Tetap tampil elegan nah, Maka direkayasa Bagaimana jilbab itu begini begitu Bagaimana Cadar itu begini begitu Nah Supaya tidak ketinggalan model Tidak ketinggalan zaman Kata mereka Hatta yang berjilbab pun Di rusak oleh mereka nah. maka perlu diingatkan mu'minat, mahat maupun akwat untuk terhindar dari yang demikian. Kalau itu jilbabnya yang di luar, busananya, terlebih lagi yang pada dirinya, perhias pada matanya atau mungkin bulu matanya alisnya terlihat orang haram dan di mana kecumburuan seorang lelaki di mana suamimu sehingga membiarkan seperti ini kamu berhias untuk suamimu bukan untuk orang lain di luar rumahmu disebutkan bahwa seorang istri bersekongkol dengan saudara-saudaranya di zaman dulu, ya ini untuk melabui me suaminya, untuk mendolimi dan mengambil hartanya. Suaminya kaya, kita berkayasa begini begitu bahwa dia punya tanggungan utang sekian dalam jumlah besar Jadi kalau sekarang misalnya ratusan juta gitu, oleh sebab itu sampai perkaranya naik ke pengadilan di depan hakim, oh, betul dienggak di tetap pola hidupnya enggak ada itu rekayasa mereka sendiri, ini uang uangku dan aku sendiri yang kerja dan nah, memang itu rekayasa Benar kalian Ini ada Uang kalian padanya sekian ratus juta Begitu-begini Iya Untuk memastikan segala sesuatunya Karena ini pengadilan Enggak gegabah Enggak main-main Maka perlu Hakim dan wakilnya yang bersamanya juru catatnya saksi untuk memastikan dan tahu apa betul ini fulana istri sah dari fulan sebagai tergugah yang dituntut maka diminta perempuan ini untuk membuka cadarnya untuk dipastikan bahwa ini fulana betul berdiri sang suami Mengatakan wahai hakim Demi Allah Fulana tidak boleh membuka cadarnya Enggak bisa Ini pengadilan Harus dipastikan begini-begini Kata sang suami Kalau Perkaranya demikian Aku ikhlaskan ratusan juta itu Biar mereka ambil Asal istriku tidak membuka Wajahnya di depan orang lain demikian seharusnya seorang lelaki punya kecemburuan hmm. bagaimana menasehati seorang suami yang masih mengambil ilmu dari ustadz-ustadz roja nah. Yang nasihatinya dengan baik itu ujianmu sebagai seorang istri, cobaan, sabarlah, doakan agar suamimu dapat hidayah dan sampaikan dengan baik, dengan sopan, dengan akhlak, dengan santun bahwa agama ini begini, manhaj ini begini, ilmu itu penting dari siapa diambil begini ini. Coba antum sebagai suami koreksi, speksi diri siapa mereka, bagaimana penyimpangannya. Ya sabar, nasihati. Atau kalau tidak secara langsung anti bisa perdengarkan padanya daurah atau ceramah asatidz yang membahas tentang itu Atau tulisan-tulisan Asa tidak Agar dibaca atau didengar oleh suamimu hmm. Tentang imunisasi Secara umum dia tidak mengapa Dan diperbolehkan oleh para ulama kita Karena itu tindakan Untuk terhindar seorang muslim Dari e, Bakteri atau penyakit tertentu yang dikhawatirkan Virus atau apa Secara umum kalau yang ditanyakan tentang imunisasinya Diperbolehkan Dan itu banyak Makanya Rasulullah Sallam Memberi keutamaan Atau anjuran makan kurma Ajwa Dalam riwayat Tujuh biji agar terhindar dari sihir Ini kan sama seperti imunisasi Sihir belum kena kamu Supaya tidak kena makanlah kurma ini Kan sama Imunisasi pun begitu disuntikkan supaya kamu tidak terkena penyakit ini. Apa bedanya? Kamu baca surat ini, kamu baca ayat kursi, dikir-dekir pagi siang agar kamu tidak terkena godaan syaitan. Anakmu kamu bacai, udukabi kalimatilah hitama mingkuli syaitan wahamah, wa mingkuli ain lama agar terhindar selamat dari gangguan syaitan mata yang jahat begitulah syariat membolehkan. Nah, adapun masalah pemilu berkali-kali telah sering disebutkan bahwa itu kita melihatnya mungkar, artinya sistem atau cara yang mungkar tidak sesuai dengan syariat Islam ini yang mulia, maka kita hindari karena itu dan tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu kemaksiatan kepada Allah. La tha'a li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Hindari tetapi tentu dijaga agar lebih arif. Artinya enggak perlu kemudian dengan cara-cara yang atraktif atau mencolok apalagi kalau itu komunitas tertentu sehingga terlihat oh itu mereka enggak mau begini begini akan mengundang fitnah dan ini hindari dengan cara arif hindari dengan cara yang bijak nah. apa boleh seorang ayah Mensyaratkan Yang ingin melamar putrinya Untuk tidak berpoligami Atau si istri mungkin Mensyaratkan calon istrinya Untuk suaminya Tidak berpoligami Saya mohon terima Lamaran Anda Asal dengan syarat Jangan poligami tak boleh menikahi wanita lain selangkau menikahi aku. Dan itu syarat. Kalau kamu menerimanya, ya kamu harus memenuhi syaratnya. Rasulullah katakan al-Muslimun ala surutihim Muslim itu terikat dengan syarat yang telah mereka sepakati. Maka tak boleh kamu poligami. Dan itu syarat dia. Tak ada paksaan. Kamu terima, ya harus kamu konsekuensinya kamu jaga. Kalau memang itu kamu terima Kamu gak cocok dari awal ya sudah gak usah kamu nikahi Oh ya maaf Mungkin kita belum ketemu Gak cocok cari yang lain Kamu terima ya kamu harus Jaga konsekuensinya itu syarat Syarat itu harus dijaga Terikat muslim Dengan syaratnya seperti yang Rasul katakan seorang so, suami menceraikan dua kali kemudian emosi di waktu lain SMS berisi menceraikan istrinya apa sah landasari SMS cerai tersebut kalau memang itu perceraian dengan kalimat yang jelas jatuh cerainya adapun kalimat yang jelas ma'ruf kalimat kamu talak kamu firak kamu cerai, nah. emosi, eh, fukoha, membagi, ada yang emosi tapi kamu sadar apa yang kamu katakan, ya kamu marah memang, sering kamu marah ke orang atau ke anak atau ke siapa, ya, tapi kamu tahu apa yang kamu ucapkan, kamu betul-betul sadar kamu mengucapkan ini, mengucapkan itu. Ini jatuh Talaknya Ada situasi lain yang memang orang kalap Histeris sudah. Di luar kendali Di luar kesadarannya Saat Calling down sudah reda Kamu tadi bilang ini Bilang itu Masa Masa ada Astaghfirullah, masa aku bilang gitu Betul-betul tidak sadar dia Karena histerisnya dan Rapi-api Yang semacam ini mungkin yang Tidak teranggap Dan itu tidak boleh dibuat mainan Hanya Tanggung jawabmu kepada Allah Karena ini halal haram Perkaranya zina kalau kamu biarkan sementara sudah jatuh talak ketiganya bain sudah itu bukan istrimu lagi wanita asing sudah bagimu sampai dia menikah dengan lelaki lain Seorang istri hampir sempurna dalam baktinya kepada suaminya. Benar-benar seorang istri yang salihaya. Mudah-mudahan. Pengakuan kadang, wallahu Wallahu'alam. Ketika mendengar suaminya mau berpoligami, dia belum benar-benar menerimanya. Apa kemudian salah jika suaminya tidak ridho? Gara-gara satu kekurangannya itu nah. Kalau itu sebatas kecemburuan eh, Marah Atau apa ya Ya Emosi atau terbakar perasaannya sebatas wajar namanya juga istri punya cinta kepada suaminya cemburu ya wajar dia nangis atau marah atau ini wajar sebatas itu tidak masalah dan wajar tapi kemudian jangan sampai itu membuat dia Mengingkari atau menolak Atau Mencemoohkan syariat Allah Tidak ada Poligami itu mendolimi hak perempuan Istri itu begini, begini, begitu Ini yang haram, dosa dia Kalau sampai pada tingkatan Seperti itu nah, Secara umum Hendaknya seorang suami mempersiapkan segala sesuatunya Termasuk Mempersiapkan istri pertamamu Artinya mempersiapkan agar dia faham e, Rizho dan berlapang dada Menyadari suaminya, mengamalkan sunnah nabinya Dipersiapkan Agar kemudian tidak kamu berbuat sesuatu berdampak madorat kepada yang lain. Kamunya menikah misalnya. Kedua, berantakan rumah tanggamu yang pertama. Padahal disitu ada anak-anakmu. Atau hubungan kamu dengan mertua pertama. Jadi renggang, jadi musuh, jadi ini Nah persiapkan segalanya Apa artinya kamu mengamalkan ini Tapi berdampak Banyak madorot Orang menikah cari kebahagiaan Orang menikah menginginkan kesenangan Kan itu yang dicari bukan kemudian problem yang berkepanjangan, masalah cekcok terlebih-lebih lagi kepada orang tuamu sendiri. Orang tuamu sendiri sebagai suami tidak jarang ya karena keawaman mereka, miskin, kadang orang tua kasihan ya menganggap mungkin itu dalam pandangan mereka mendolimi istri pertamamu berapa tahun kamu rumah tangga sama dia kamu sudah dikaruniai anak dia begini begitu hidup bersamamu susah senang malah hasil karena keawamannya kamu nikah dia enggak terima haram kamu injakkan rumah di sini enggak mau nyapa enggak mau nemui kamu enggak ngasih muka enggak salam dunia terasa sempit bagi kamu orang tua kamu sendiri bersetru denganmu yang diinginkan dengan ini persiapkan segala sesuatunya Nah itu sunnah amalkan tapi persiapkan Jangan sampai kamu dikejutkan dengan hal-hal semacam ini Kamu gak siap Ujung-ujungnya akhirnya kamu cerai istri kedua mu. Ngapain kamu nikah Kalau ternyata baru seusia sebulan dua bulan kamu cerai Karena kamu gak siap ngadepi resikonya Orang tua, mertua, istri Persiapkan secara matang segala sesuatunya Seorang janda Karena ayahnya Tidak menyetujui poligami Dia putuskan menikah Memakai wali hakim Mudin Setelah ngaji baru mengetahui bahwa Ini tidak sah Muskil Rasulullah ingatkan Ayu mamraatin Nakahaddi ghairni ibni Waliha Fanikahuha batil Wanita Manapun yang menikah Tanpa izin walinya Maka pernikahannya batil Dalam lafad lain Fahiyah zaniya Maka dia Zaniya wanita penzina dan ini salah satu bukti bagaimana perempuan itu lemah akalnya lemah agamanya mungkin ya karena dia juga manusia punya syahwat menggebu-gebu segera ingin menikah gelap matanya sudah nggak peduli nggak diizinkan walinya udah nikah sendiri pakai wali hakim atau mudin atau semisalnya. Haram pernikahannya. Sementara ada walinya. Wanita enggak bisa dilepas. Enggak boleh dibiarkan. Harus perlu dibimbing. Nah, mhem Kalau itu mungkin Lama terjadi Atau Mungkin sudah entah berapa lama Kasusnya Kamu banyak-banyak istighfar Kepada Allah Banyak-banyak bertobat Kamu minta rizho Dan Restu Dari orang tuamu Ayahmu Bagaimana agar Keluargamu Ditidai olehnya Dan ini juga Tujuan pernikahan Kadang orang Tidak menghitung Pokoknya dia cinta Kepada lelaki ini Atau si lelaki pokoknya dia cinta Kepada wanita ini nikah Pernikahan lebih luas dari itu Apa gunanya rumah tangga Sementara orang tuamu Benci musuh kepadamu Ini pun Benci musuh Pada si istri ini Kamu mau kemana Siapa yang kamu selatu padanya Pernikahan itu untuk diridoi Cari kebahagiaan Orang tuamu menghormati Cinta kepada istrimu Mertuamu pun cinta Menerima kamu dengan baik Begitu itu tujuan pernikahan terjadi hubungan baik di antara dua keluarga besan semua itu tujuan dalam pernikahan wallahualam nah. sudah waktunya Sebagaimana disabdakan yang tidak mengikuti sunahku maka bukan dari golonganku atas dasar itu mohon nasihat kepada para ummat yang suaminya ingin taatdut sering mengancam akan begini dan begitu yang pertama barakallahu fik yang dimaksud di dalam hadis man roghiba an sunnati falaysa minni yang Rasul ancam itu yang benci, nggak mau meninggalkan atas dasar ketidaksenangan, meninggalkan atas dasar kebencian musuh dengan itu, menyalai, sengaja melanggar karena yang tidak senang, ini yang diancam. Maka nggak semua yang taat duduk masuk di situ, itu tadi nggak semua orang yang taadut mungkin dia nggak taadut karena alasan ekonomi mungkin mungkin dia merasa belum mampu karena ekonominya masih kembang kempis non kamis mungkin karena alasan tadi orang tuanya atau yang lain lainnya nggak semuanya masuk dihantam kromo faman an sunnatin sunnatinla nggak semuanya Namun di sisi lain juga <tuh> Para istri umat Untuk bersabar Untuk mendukung dan Membantu Suaminya Jika ingin mengamalkan sunnah tersebut Nah menikah lagi dengan wanita solihah yang lain untuk memperbanyak keturunannya dengan itu memperbanyak umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat Rasulnya bangga dengan banyaknya umat beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam perlu dididik, ditanamkan kepadanya iman terhadap takdir. Ma'aktu akalam yakin liusi bagua ma'aswa bagalam yakin liusi bag. Kalau memang sudah Allah takdirkan, anti mau berbuat apapun, anti mau begini begitu, mau ngancam ini itu, tetap terjadi terjadi, enggak bisa anti halangi. Allah takdirkan. Tapi jika belum Allah takdirkan, enggak perlu anti ancam. Gak perlu anti marah Gak perlu anti begini-begitu Ya gak akan suamimu ta'adud Segalanya takdir Dari Allah SWT Sehingga kalau terjadi suatu saat nanti Ya terimalah takdir Allah Itu sudah ketetapan yang Allah tentukan Mungkin Atau itu termasuk dalam Takdir yang dirasa oleh dia pahit Beriman takdir Huluhihi wa murrihi Baik takdir yang manis Maupun yang pahit Manis karena senang kamu menerimanya Baik bagi kamu Terkadang itu pahit Yang kamu tidak menyenangi Sakit Atau semisalnya termasuk ini Kamu dimadu Oleh suamimu Sabarlah Ridhoi takdir Allah Nah Mungkin demikian Artinya mereka perlu dididik Perlu dipersiapkan Dinasehati nah, Segala sesuatunya Tapi juga ya, Si suami arif lah Jangan kamu kebanyakan Keluruk tapi gak nabluk-nabluk <SILENCIO> hmm, Ya Ngerti kan? Ayam kalau keluruk Jago Uh, tapi gak pernah nabluk-nabluk Ada seorang suami yang Gemarnya cuman ngomong Di depan istrinya oh, Tak adut, tak adut, poligami-poligami Mungkin istrinya marah, mungkin retak hubungannya cekcok di antara keduanya Raming, rumah tangga ini bisa retak Tapi dia gak tak adut Dia kan sia-sia Kamu cekcok dengan istrimu Istrimu mungkin marah, oh, gak mau ini Itu mungkin minta pulang ke rumah Orang tuanya kamu ditinggal kamu ini itu tapi nggak ada taat terjadi apa artinya semua cuman ngomong aja cuman Membisiki dan mensuarakan di depan istrinya mau poligami mau taat mau megami taat tapi nggak ada actionnya lahadawla hada persiapkan tapi dengan baik dengan bijak segalanya Istri kami belum mau diajak ngaji Sementara kami rindukan istri yang mau aktif ngaji Oleh kami menikah lagi nah, Sebenarnya itu cermin mungkin Artinya Kalau kamu Ya menikah itu hakmu Sebagai seorang suami Tapi paling tidak itu menjadi Cermin dan Barometer Bahwa ternyata kamu Belum mampu memimpin Satu aja seperti itu Untuk memimpin istrimu Mau belajar Mau ngaji Mau diajak iltizam Istiqomah Mungkin Misalnya pakaiannya Penampilannya keluar rumah Ini itu yang ini aja Kamu gak beres Belum bisa kamu pimpin Kamu gak mampu mengendalikan Satu hamba Allah ini Bagaimana kemudian kamu mau Menikah lagi Mau ini Ya kamu menikah itu hakmu tetapi e, Bercerminlah dari ini Mampukah kamu ke depan Bisa kamu Karena tanggung jawab Lebih dari sekedar syahwat Syahwat gampang Tapi perkaranya tanggung jawab Kamu mengarahkan Mendidik, membimbing mereka Perhitungkan Pernikahan Lebih dari sekedar Syahwat antara suami dan istri hmm. Istri bekerja di luar rumah Campur baur laki perempuan Sudah dinasehati Tidak mau bagaimana hukumnya Disitulah arti kepemimpinan Rijal kawamu Adik sayyid Majikan Kamu tahu arti tuan Tahu arti gabir Pemimpin Artinya dia yang ngatur lakukan. Jangan lakukan. Tinggalkan ini. Ambil yang ini. Ini boleh bagimu. Ini tidak boleh di situ. Arti dari seorang suami di saat berhadapan di persimpangan jalan, istrinya mau ke kiri, kamu inginnya ke kanan. Kan deadlock di sini. Gak ketemu. Pak, aku ingin tetap kerja. Padahal di situ ikhtilaf, campur, mungkin enggak boleh bercadar, mungkin begini, mungkin begitu. Kemungkaran banyak di situ. Kamu inginnya enggak boleh, kamu di rumah saja, jaga anak-anakmu, begini begitu. Di situ arti suami. Kalau kamu biarkan berarti pemegang kendali istrimu. Istrimu yang mimpin keluarga ini. Istrimu yang menjadi majikan Istrimu yang menjadi pembesar Istrimu yang jadi nakoda Penentu arah Kamu harus ngalang ikuti dia Berarti kamu bukan Arrijal Ya sudah Tentukan dengan bijak Nasihat sudah Nasihat dengan baik Tentukan sekarang perkaranya adalah ketetapan ini bukan sekedar nasehat tapi perintah dari seorang suami kepada istrinya yang harus anti taati tidak boleh kerja keluar dari situ resign mundur dari pekerjaan itu aku ini keluar tidak ada tawar menawar ini keputusanku aku pemimpinmu aku imammu di situ arti dari seorang suami dia yang tentukan sekarang bukan urusan tawar menawar sekarang tentunya sampaikan dengan cara yang arif dan santun dengan akhlak sampaikan itu kepada istrimu, wallahu a'lamu sholollohu alaihi wasallam